di dalam kita riadus salihin. Eh. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama yang hadir atau yang Allah hidupkan di belakang hari setelah Naam berlalunya masa Al-Imam An-Nawawi Al ini mereka mengatakan bahwasanya termasuk ya dari keikhlasan Al Imam Nawawi rahimahullah di dalam berdakwah adalah langgengnya karya-karya tulis beliau. Iya, sampai-sampai ada yang mengatakan tidaklah hampir di semua rumah, bukan hanya di masjid. Ya. Hampir-hampir di semua rumah ya di sana akan didapati karya tulis dari karya tulisnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau, na'am, tidak sampai 50 tahun usianya. Iya. Beliau meninggal muda dalam keadaan Beliau belum menikah. Iya. Tersibuki enam usia beliau itu dengan ilmu. Eh. Nah, jadi kita bisa membayangkan Ya, karya-karya beliau itu tidak sedikit. syarah Sahih Muslim, Al Majmu' Syarhul Muhaddab. Iya, dari kitab-kitab beliau yang tebal dan berjilid, jilid belum lagi kitab beliau yang lain. Iya, seperti kitab yang akan kita baca ini, ini semua barakallahu fikum adalah buah dari keikhlasan beliau di dalam berdakwah. Ya, kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu hal Yang ingin Untuk kita tegaskan Ya Sebagai ya Faidah Untuk kita Andai Buku ini sudah ada Di hadapan Bapak-bapak semua Ya Silahkan Bapak-bapak Melihat Buku ini Isi dari buku ini. Ya. Yeah. Salah satunya adalah bab yang akan kita baca. Ya. Yeah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali, ya, yeah, setiap kali saya katakan setiap kali, bapak-bapak membuka bab per bab dari buku ini, ya, yeah, maka yang akan bapak-bapak dapatkan adalah satu. Judul bab Kemudian setelah judul bab, dalil dari Al-Quran. Kemudian setelah dari dalil Al-Quran, dalil dari hadis. Apa yang beliau inginkan di sini? Yang beliau inginkan di sini untuk menunjukkan bahwasannya judul bab yang beliau buat, ini bukan dari akal fikiran beliau. Akan tetapi berlandaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari al, dalil -dalil al hadis yang beliau inginkan adalah seperti yang kita ulang-ulang agar kita hidup beragama kepada Allah di atas dasar il ilmu bukan katanya dan katanya Silakan Bapak buka dari awal buku ini hingga akhir buku ini atau kitab-kitab beliau yang lain bahkan kitab-kitab syarah tidaklah beliau menukil pendapat seorang imam kecuali untuk menguatkan dalil yang A, yang ada Bukan Al-Quran menguatkan ucapan manusia. Tetapi ucapan manusia itu dipakai untuk menunjukkan. Menguatkan dalil yang beliau bawakan dari Al-Quran dan dari Asun. Asunna. Dan inilah yang diandaknya dilakukan oleh setiap muslim. Seorang muslim tidak boleh menjadi seorang muqalit. Muqalit itu apa? Pembebek. Apa kata gurunya? Diikuti. Ya ke kanan, ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Iya seorang muslim ya dia akan melakukan sesuatu untuk agamanya ya bahkan mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya syekhnya atau ustadznya, ketika dia melihat ucapan syekhnya itu dilandaskan dengan dah, dalil ya ustaz memeruruhkan saya seperti ini atau syekh menyuruh saya untuk ini kira-kira dalilnya apa andai dia bisa membawakan dari Allah dan dari hadis maka itu yang diikuti. Akan tetapi bila tidak maka seperti kata Al Imam Malik guru Al Imam Syafi'i ya, kullun yu'khadhu wa yutraku. Semua pendapat itu bisa diambil tapi bisa juga ditolak. Ila sahibi hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau adalah imam di kota Madinah. Beliau ketika itu berceramah di Masjid Nabawi dan kuburan yang beliau tunjuk adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ia. Lihatlah bagaimana al-imamun memberikan 6 contoh kepada kita Karya tulisnya Beliau mengatakan Babu wujubi sawmi ramadana Wabayani fadlis siyami Wama yata'allaku bihi Bab wajibnya puasa ramadhan Satu Dia menyatakan puasa ramadhan itu Wajib Wabaya ni fardli siam dan beliau juga akan menyebutkan yang kedua adalah keutamaan puasa. Ia keutamaan puasa adalah ini maka dia wajib mendatangkan dah dalil Ramadan itu wajib maka dia wajib mendatangkan dah dalil demikian seterusnya dan yang ketiga kata beliau wamayata allahu bihi dan segala sesuatu yang terkait dengannya iaitu yani dengan perkara puah, puasa kata limamun nawawir rahimah Allah ta'ala ta Allah berfirman lihat, langsung dibawakan dalilnya, yang pertama adalah al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu wahai orang-orang yang beriman ya, kata para ulama panggilan iman adalah panggilan kemuliaan iya Dipanggil umatnya Dengan satu sifat yang Allah cintai Yaitu dengan panggilan I Iman Sehingga seharusnya kita bangga Dengan panggilan tersebut Dan kita harus memberhatikan, memberikan pendengaran kita Menyimak dengan serius Apa yang hendak Allah Perintahkan kepada kita Atau apa yang Allah Ingin kabarkan kepada kita Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumus siyamu Telah diwajibkan Atas kalian berpuasa Kama kutiba Alaladzina min koblikum Sebagaimana ini telah diwajibkan Kepada orang-orang sebelum Kalian Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala As-sawm Ini secara bahasa Artinya al-imsak Sawm, puasa Ya, secara bahasa artinya al-imsak Ya, ini menahan Ya, sebagaimana kata Maryam, ya Naam alaihi salam alaihi salam ketika dia mengatak, mengatakan ya ininadartu lirahman aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman falan ukallimannasa Naam ini nadartu lirahmani shauma aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk saum Apa saum yang diinginkan oleh Maryam di sini adalah aku tidak akan mengajak seorang pun untuk berbicara hari ini Ya jadi makna saum itu artinya apa mena menahan, iya. Adapun secara syariat Saum itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan mendatangi istri. Mintulu il fajr dari sejak terbitnya fajar ilaturu ilaguru il il bishams sampai ketika terbenamnya matahari, ya lillahi <mintulu> <-fajri> taala dan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang dikatakan saum, apa itu pengertian saum? Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Dari sejak terbenamnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu yang hendak dioperasi sesar Iya, jam 6 sore. Iya. Jam 4 paginya dokter sudah mengatakan, "Bu, Ibu jangan makan, jangan minum. Ibu puasa." Pernah ada yang seperti itu? Atau kejadian lain orang yang dioperasi, diperintahkan oleh dokter untuk tidak makan, tidak, mie, tidak minum. Dan dokter mengistilahkan dengan istilah puasa. Apakah puasa syar'i yang diinginkan di sini? Jawabannya Ti tidak, walaupun dia sama-sama menahan makan, sama-sama menahan minum, sama-sama tidak mendatangi istrinya, akan tetapi hilang syarat yang berikutnya apa? niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi, enam niat, itu adalah sesuatu yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain dua rakaat sholat iya, ada seseorang yang mau sholat subuh Masuk ke masjid, sholat dua rakaat. Sholat apa dia? Sholat apa dia? Sholat apa dia? Tergantung niatnya. Sama-sama dua rakaat. Tapi kalau niatnya dia tahiyatul masjid, maka dia dapat pahala tahiyatul masjid. Atau sholat sebelum, ya, sholat qobliyah. Tapi kalau dia niatkan sholat subuh, maka dia sholat subuh. Ya, ini adalah salah satu fungsi ini. Niat membedakan satu ibadah Dengan ibadah yang, lah, yang lain Di antara fungsi Niat yang lain adalah Membedakan kebiasaan dengan ibadah Bangun pagi Ketika subuh dia mandi Seluruh badannya dibasahi Dengan air Mandi apa dia? Mandi apa dia? Mandi apa dia? Tergantung niatnya Kalau dia junub dia niatnya untuk menghilangkan junub Maka mandi dia mandi untuk menghilangkan ju junub Mandi ibadah jadinya Tapi kalau seandainya mandinya tidak ada Karena niat junub Walaupun dia junub Tapi dia tidak niat untuk junub Maka dia belum sah mengangkat hadasnya Sampai dia meniatkan ketika mandi adalah niat Untuk menghilangkan hadas be besar Iya Allahutabaraka wa ta'ala mengatakan Kana aku tiba ala ladhina min koblikum Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Ini menunjukkan dua hal Satu Allah memberikan keutamaan kepada umat ini ya Tidak membiarkan umat lain mendapatkan um, keutamaan Melainkan Allah berikan juga untuk umat ini Puasa adalah ibadah yang amat-amat dicintai oleh Allah Nanti kita akan dapati dalilnya Amalan yang lain pahalanya hanya 700 kali lipat Tapi kalau untuk puasa Allah katakan ini untukku dan aku yang akan membalasnya Maknanya bisa saja Allah berikan balasan puasa Dengan balasan yang tidak terhingga Keutamaan ini Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita Tapi cintanya Allah kepada umat Muhammad Keutamaan ini juga diberikan kepada kita kama kutiba 'alal ladhina min qablikum Kalau seandainya ibadah ini terasa berat bagi kita maka ini pun hiburan untuk kita. Maksudnya apa? Ini berat ternyata umat yang lain pun mendapatkan amalan yang, be yang berat bukan kita saja. Ternyata mereka pun mendapatkan amalan yang berat i? ini. Iya, ini keutamaan dari firman Allah kama kutiba 'alal ladhina min koblikum. Ya, ini yang kita baca mudah-mudahan berfaedah dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada dan insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Mungkin pada maghrib ini kita bagi dua antara tafsir dan kemudian dengan iya, dengan hadis. Iya, kita belajar ilmu hadis insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, Ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.